Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah. Para pendengar RRI yang mulia Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mentabi'ah Wa ba'du Pada kesempatan yang sangat mulia ini Kita akan melanjutkan dialog tafsir Al-Quran sebagai penyejuk hati Khususnya bagi para pendengar yang terhormat, kita akan mencoba mengupas surah Al-Baqarah ayat 1 dan 2 yang dimulai dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Surah Al-Baqarah dimulai dengan Alif Lam Mim Ini di dalam istilah tafsir disebut dengan huruf Muqat ah, Huruf yang terputus-putus Artinya setiap huruf dibaca, diucapkan dengan satu persatu secara terpisah Nah ini menarik untuk kita perdalam sedikit Karena di dalam Al-Qur'an itu selain pembuka surah Al-Baqarah ini banyak juga kita dapati pada pembuka surah-surah yang lain seperti surah Al-Qalam Nun Walqalami Wa Ma Yasturun kita lihat pada surah Tauha Ma Anzalna Alaika Al-Qur'ana Litashqa dan juga pada surah Yasin dan pada beberapa surah Seperti Maryam Kafaya'in Sot Ini ada banyak yang bertanya Apa makna surah ini sebenarnya Hadirin rahimakumullah Bagi kita sebagai umat Islam Ketika memahami Dan berhadapan dengan ayat ini Ada satu hal yang perlu kita fahami Pertama Al-Quran ini sebagai kitab dari Allah, maka adalah merupakan hak Allah untuk menurunkan ayat-ayat yang walaupun secara harfiah tidak dapat kita fahami. Dalam istilah tafsir syarawi disebutkan ista'k sarohullahu bi almi, Allah yang memegang, Allah yang mengandung pada, mengandung di dalamnya. Allah yang memberikan ilmu dan dialah yang memegangnya untuk sementara sebelum Dia berikan kepada kita. Jadi kalau kita lihat di dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang muhkamat yang langsung bisa kita pahami maknanya. Ada yang seperti ayat ini yang tidak bisa kita pahami secara langsung. Tetapi walau begitu hikmah dari huruf-huruf muktohah seperti ini, sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Man qara' al-Qur'an man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatan wal bi 'ashri amsalih. La aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wal lamu harfun wa mimu harfun. Sekira maknanya barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah dia mendapat satu pahala dan satu pahala dilipat gandakan menjadi sepuluh Aku tidak mengatakan alif-lam-mim itu satu huruf Tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf Saudara, minimal kita mendapatkan 30 pahala dari membaca huruf alif-lam-mim ini Walaupun kita tidak faham maknanya nah, Ada sebagian yang berpendapat dan penafsir itu boleh saja Ini merupakan simbol dari tiga faktor yang sangat dominan dalam Al-Quran kalau bisa disebut alif itu Allah, lam itu Jibril, mim itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini tentunya penafsiran yang coba untuk diketengahkan oleh para mufassir untuk mendekatkan pemahaman. Tentunya boleh-boleh saja selama tidak mengatakan ini tafsir yang terbaik. Ya. Artinya apa di sini? Di dalam Al-Qur'an itu tiga unsur ini sangat mendominan. Allah, Jibril dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu ketiga unsur ini adalah merupakan orang yang muktaman Ya Yang dipercaya Yang sangat berpengaruh kepada uh, Penurunan Al-Quran ini sendiri Saudara, para pendengar yang Saya muliakan Zalikal kitab Itulah Al-Quran ya. La raibafihi Tidak diragukan Tidak disangsikan Jadi uh, Digunakan kalimat zalika Ini menarik untuk kita berdalam Bahwasannya Al-Qur'an itu walaupun dia uh, merupakan kalimat isyarah yang digunakan untuk inilah Al-Qur'an digunakan kalimat dzalika menunjukkan jauh berarti Al-Qur'an ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala ya mulai dari lahul mahfuz sampai ke samai dunia sampai sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nah jadi walaupun menggunakan kalimat zalika, berarti bukan Al-Quran itu ada Al-Quran yang lain. Tetapi Al-Quran itu adalah Al-Quran yang ada di tengah-tengah kita. لا ريبافيه Tidak diragukan. Tidak diragukan dari berbagai faktor dan segi. Pertama, dari segi turunnya Al-Quran. Ini kalam Allah. Melalui Jibril. Jibril diberikan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diberikan kepada kita sebagai umat Islam dan selanjutnya tidak diragukan dari segi penghafalan dan penjagaan Al-Quran semenjak Rasulullah dan sahabat sampai sekarang Al-Quran ini masih dianggap kitab yang paling orisinil asli tidak berubah satu huruf pun nah, di mana kita melihat Allah me mengatakan jaminan ini Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami turunkan Al-Qur'an sebagai pengingat dan kami pelihara dia. Hadirin, dari segi makna, kita juga melihat di dalam Al-Qur'an tidak diragukan isi dan kandungannya. Berapa banyak mukjizat ilmiah yang dikandung oleh Al-Qur'an walaupun pada masa Rasulullah dan sahabat belum dibuktikan oleh teknologi modern, tetapi ketika berkembangnya teknologi dan pada abad 20 ini tepatnya telah bisa dibuktikan isi kandungan Al-Quran ini sebagai mu'jizat yang tetap dapat dibuktikan sampai saat sekarang ini Hudan lil-muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa jadi Al-Quran ini bukan kitab sembarangan karena dia merupakan petunjuk yang dapat menunjuki jalan kepada yang lurus untuk orang-orang yang bertakwa, bertakwa ini harus dimulai dengan iman, ilmu, dan amal. Artinya apa? Kalau ada orang yang memahami Al-Quran dengan hanya menggunakan rasionalitas semata, ini terkadang mereka akan mengatakan Al-Quran ini tidak aplikabel, tidak sesuai dengan kemajuan zaman. Karena dia tidak menggunakan pendekatan iman sebelum pendekatan rasionalitas dan akal yang dimiliki. Jadi ini yang perlu kita pertajam sekarang di sini. Uh, Di sini saya ingin bertanya Pak Ustadz uh, Disebutkan Zalik Alkitabu Ada orang orientalis mengatakan Kata-kata Alkitabu itu bukan ditunjukkan kepada Alquran Tetapi kepada kitab suci Samawi sebelumnya Taurat dan Injil okay. Karena disebutkan buku itu Sedangkan yang kita baca sekarang ini buku ini gitu. Jadi maksudnya Injil dan Taurat itu tidak ada keraguan di dalamnya. Nah, ini kan menyesatkan nih ya, Pak Ustad. Bagaimana menurut, menurut Pak Ustad? Yang menarik kita di sini sebenarnya tidak terlepas dari segi dialektika bahasa ya. Ketika Allah sudah memakai di dalam istilah bahasa itu ada al-ma'rifah, al-kitabun nakiroh umum kitab apa saja termasuk Taurat Injil tetapi begitu sudah diberikan e, alif dan lam pada awal kalimat berarti ini sudah tertuju hanya kepada Al-Qur'an. Zalikal kitab. Jadi Al-Qur'an di sini adalah alif lam di sini adalah maksudnya Al-Qur'an bukan kitab-kitab yang lain. Nah, e, saudara yang dimuliakan Allah, di sini juga kita dapat bahwasanya Para ahli nahu menyebutkan al di sini adalah al lil ahdiz zihni Artinya apa? Pada uh, mindat kita, pada otak kita telah tergambar bahwa di sini maksudnya Al-Qur'an Bukan yang lain-lain dari segi nahunya gitu Iya. Tapi menurut bahasa kata-kata itu kan bagaimana kita memahami itu dengan ini gitu Karena disebutkan buku kitab suci itu bukan kitab suci ini gitu. Iya, kalau kita melihat seperti apa yang saya jelaskan tadi, bahwasanya uh, disinilah perlunya pemahaman bahasa yang uh, baik bagi kita, khususnya untuk memahami bahasa Arab ini. Uh, ketika Allah mengisyaratkan tentang uh, zalika, bukan harus maknanya jauh. Dan e, maknanya dekat Tetapi apakah kita bisa memahami ini sebuah e, makna yang maksudnya itu adalah Al-Quran ini dekat dengan kamu Walaupun bahasanya zalika Ada pada dirimu dan sekarang ada di tengah-tengahmu Ya mungkin uh, sedikit menambahkan dari penjelasan Ustaz Hanapi tadi ya. Bahasanya penggunaan kata-kata itu-itu mengandung ketinggian makna yang sempurna dari kitab-kitab yang sebelumnya Kata-kata ya. ya. zalika sendiri mengandung dua uh, kata Yaitu pertama adalah za yang artinya adalah penunjuk sebagai isim isyarah Sedangkan li menunjukkan kejauhan dan ketinggian nilai-nilai Al-Quran sedangkan ga itu menunjukkan engkau maknanya adalah ketika digabungkan penggunaan zalika itu itu menunjukkan bahwasanya uh, quran itu memiliki sifat keuniversalan risalah sampai pada hari kiamat jadi disitulah ketinggian nilai dari kata kata zalika itu sendiri iya uh, saya rasa bagus sekali itu kemudian ada satu lagi nih pak ustad yang mungkin bisa saya tanyakan di sini disebutkan hudan dan di dalam surat Al-Fatihah yang kita kaji beberapa ah, ya. hari yang lalu Betul. disebutkan ihdinas siratal mustaqim. Ya. Ah di situ di, kita minta petunjuk dan di sini Allah akan memberi petunjuk. Bagaimana hubungan surat Al-Fatihah dengan surat Al-Baqarah ini Pak Ustaz? Iya sangat menarik sekali. Artinya sebagaimana yang telah kita pahami pada uh, pertemuan yang sebelumnya bahwasanya Al-Fatihah itu adalah Eh, sebuah pembuka bari, bari dari Al-Quran jadi ketika disebut dengan Ihdina, eh, kita kan meminta petunjuk, Ah sekarang dibuka Al-Baqarah, awal Al-Baqarah, inilah petunjuknya itu kata Allah, inilah Hudan Lil Mutaqin, ayo ikutlah Al-Baqarah ini dan seterusnya, sampai An-Nas, inilah petunjuk yang saya maksud yang kalian maksud dengan permohonan Ihdina Siratul Mustaqim jadi kalau kita melihat eh, Hudan ini adalah sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa jadi boleh kita pahami hmm. makna ini sebagai uh, sebuah risalah yang universal iya tadi uh, terima kasih Ustaz Hanapi sebelumnya hmm. saya ingin juga ikut nimbrung ini bertanya uh, tadi sudah dijelaskan kata-kata hudan nah sebenarnya pengertian hudan lil lilmuttakin kata-kata pedoman di situ. Uh, bagaimana sebenarnya kata-kata hudan itu dapat kita aplikasikan dengan kehidupan sehari-hari begitu ya, Artinya menarik menjadikan uh, Al-Quran itu sebagai pedoman Ya menarik sekali, jadi sebagaimana yang pernah kita jelaskan Petunjuk itu adalah rambu-rambu yang harus dilalui oleh seseorang Agar sampai pada tujuannya, sampai pada uh, keinginan orientasi yang ditujunya jadi perlu petunjuk rambu-rambu yang harus dilaluinya. Jadi di sini kita melihat kalau dalam aplikasi dalam kehidupan kita, tujuan penciptaan manusia ini adalah untuk masuk ke dalam surga sebenarnya. Nah, cuma perlu rambu untuk kesana Rambunya itulah yang disebut dengan Islam. Itulah petunjuk bagi orang-orang yang muttaqin. Nah, teraplikasi di dalam Al-Qur'an dan Sunnah secara teoritis, tapi secara aplikatif ada contohnya, Rasulullah mencontohkan, para sahabat mencontohkan, dan juga kita tinggal mengikut, kalau ibaratkan bahasa keseharian kita, kita ini umat Islam ini sudah enak betul, bagaikan makan pisang, pisangnya sudah masak, sudah dikuliti, tinggal klop masuk ke dalam dalam mulut kita saja, tinggal mengunyah saja. Iya. iya. Jadi, eh, sekarang Ustaz, kalau kita melihat ini, Sikap atau perilaku umat Islam terhadap Al-Quran ini sendiri kan terkadang dalam tanda kutip sikap umat Islam itu sering melecehkan Al-Quran itu sendiri misalnya sebagai contoh Al-Quran dijadikan jimat mungkin anaknya ada yang sedang hamil di, digantungkan di perut anaknya begitu di tulisan-tulisan tertentu atau kadang-kadang di zaman sekarang ini kalau kita mau makan ke rumah makan hmm. kita nengok dulu ada ayat kursinya kalau ada ayat kursinya kita yakin itu rumah makan di Islam ini bagaimana sebenarnya Ustaz, terhadap perilaku umat Islam ini terhadap Al-Quran yang harus dilakukan itu bagaimana sebenarnya iya jadi perlu kita perjelas sekarang bahwasanya di dalam berinteraksi dengan Al-Quran ada berbagai level manusia dan ini merupakan realitas kenyataan tetapi ini juga merupakan uh, sebuah uh, persoalan yang mesti kita jalan carikan jalan penyelesaiannya nah apapun yang uh, Pak Ustadz Ardi tadi sebutkan bahwasanya hal-hal tersebut terjadi di masyarakat kita harus realitas itulah pemahaman yang sampai ke situlah pemahaman mereka terhadap Al-Quran artinya apa? ketika mereka berhadapan dengan Al-Qur'an ya ini dianggap jimat suci dapat menangkal dan segala macam tetapi apakah ini satu-satunya pemahaman yang harus kita uh, kita pegang nah ini tentunya Al-Qur'an ini adalah kitab untuk orang hidup sebagaimana yang dikatakan Allah dalam surah uh, Yasin liunziru man kana hayyan wa yahiqal 'alal kafirin untuk memberi peringatan kepada orang yang masih hidup jadi Al-Qur'an ini makanannya adalah pertama dikonsumsi oleh akal Dan kedua dikonsumsi oleh hati Pikiran kita, perasaan kita Jadi inilah yang sangat kita sayangkan kalau ada orang yang menjadikannya sebagai jimat Tetapi dalam pengamalan mereka jauh sekali dari Al-Qur'an Bahkan ada sebagai eh, slogan artinya Mereka jadikan sebagai pajangan di lemari eh, hiasnya Tetapi ketika dia diajak beramal untuk mengamalkan apa yang ada di dalam isi Al-Qur'an ternyata uh, sangat lambat atau tidak mau tidak mau sama sekali. Jadi yang ingin saya tegaskan di sini Pak Ustadz Ardi bahwasanya terkadang inilah salahnya kita dalam memahami dan berinteraksi dengan Al-Qur'an. Kita lebih cenderung menggunakan Al-Qur'an itu di kala kematian. Khususnya membacanya. Nah, kita lihat seorang uh, Bapak misalnya yang pada masa hidupnya tak pala peduli dengan Al-Qur'an Ketika dia meninggal, si sibuk anaknya mencari ke masjid 40 biji Al-Quran untuk diletakkan di kepalanya. Seolah-olah misalnya ada sebuah gambaran, seolah-olah dengan Al-Quran 40 biji di, di, di, di, di atas kepala Bapak yang jodoh mayat tadi, dapat menyelesaikan persoalan dalam kubur. Padahal walaupun itu tidak salah, tetapi bukanlah itu sebuah cara yang baik untuk uh, menyelamatkan si mayat dari siksaannya. Jadi maksud saya di sini lebih kita tegaskan bahwasanya ketika dia hidup itulah Allah menghitung dan memperhitungkan amal ibadahnya dari segi pengamalan Al-Qur'an. Maka para pendengar RRI yang sangat berbahagia pada kesempatan kali ini dapat kita lihat betapa tingginya dan betapa dalamnya pemahaman terhadap Orang-orang yang disebut mutaqin Yang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk bagi mereka Alangkah indahnya hidup bersama Al-Quran Alangkah bahagianya hidup bersama Al-Quran Karena orang mutaqin ini adalah orang-orang yang dekat dengan Al-Quran Dan dekat dengan Allah SWT Jadi sebagai kesimpulan pada uh, pertemuan yang berbahagia ini Bahwasannya di dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang dapat kita fahami secara langsung ada yang ayat-ayat yang tidak dapat kita fahami Yang penting bagi kita adalah mengimaninya. Ini menunjukkan ayat-ayat Al-Qur'an ini adalah merupakan ayat yang original, asli datang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan resa, rekayasa Nabi Muhammad atau manusia-manusia setelahnya. Yang kedua, bahwasanya penggunaan Al-Qur'an ini sebagai petunjuk adalah merupakan uh, keniscayaan bagi seorang mukmin. Yang akan uh, masuk ke dalam jaringan orang-orang yang diberi Allah nikmat Sebagaimana di dalam surah Al-Fatihah pada ayat uh, pertemuan yang sebelumnya Jadi inilah yang dapat disampaikan pada pertemuan yang mulia ini Semoga ada manfaatnya bagi kita semua Lebih dan kurang mohon maaf Billahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh